Mitra bisnis menurut rektor Universitas Paramadina Anis Baswedan, krisis politik yang berkembang selama dua bulan terakhir ini bersumber dari lemahnya leadership Presiden SBY. Anis yang juga pernah menjadi anggota tim delapan kasus KPK Polri juga mengatakan, blunder Presiden dalam kasus kriminalisasi dua pimpinan KPK juga tidak lepas dari ketidaktegasannya. Menurut Anis, banyak Presiden yang menghadapi krisis dalam pemerintahannya, tapi mereka tetap menghadapi dengan penuh ketegasan. Selain itu, kewibawaan justru dibangun di hadapan para pendukung sekaligus penentangnya. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Aptindo Ratna Sarilupis. Bu Ratna, bagaimana komentar Anda? Saya melihat apa yang di, diutarakan oleh Pak Anies Mawes dan benar, gitu ya. Karena kita lihat misalnya begitu banyak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 Itu, itu kan bahasa alusnya aja sebenarnya, tapi sebenarnya kan terjemahnya kan sama, terjemahannya menurut saya. Tapi sebagai presiden kan dia harus mempertimbangkan banyak hal, gak bisa ngikutin kemauan orang yang maunya buru-buru Bu. Kan uh, bawahannya bekerja kan itu kan dia sudah mengkaji, bawahannya jadi ngapain dong? Misalnya ini ya kalau kayak kayak saya lihat misalnya temuan BPK, taruhlah ya temuan BPK begini gitu. Nanti bikin lagi. Jadi kan meragukan institusi yang ada di bawahnya beliau sendiri gitu loh. Kan sebenarnya eh, ya meragukan eh, atas hasil kerja institusi di di di bawah kepemimpinannya beliau sendiri gitu loh. Kalau saya tahu misalnya beberapa kali dari kadin gitu akan dibentuk tim apa gitu ya. Sampai akhirnya saya inget gitu bahwa